Oke, okay, okay. next lagu yang kedua. Kali ini, ini termasuk permintaan terbaru ya mas? Iya. Yeah. Ada Tiada Guna. Oke, okay, satu lagu Tiada Guna. Simak kembali tentunya bergoyang bareng bersama. New Metro Pasti, Pasti Aja.